Bahtul barakat Assalamu ala rahmatullahi wa barakatuh alamin Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa salli ala haddina abda amillahi wa haddali Allahumma kurnna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa tahlana Abu Aba Rahmatik, Wan Chor Alina, Hikmatik, Ya Rahmat Rahimin. Allahumma inna nasaluha, Saha man Nabiin, Wahabul Musalim, Walhamal Malaikatul Mubarrabin. Allahumma agnina bil ilmi, wazeenna bil helmi, waaklimna bil takwa, wajamilna innaka rahman warrahim walimna walimna innaduka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala wasallam bismillahir rahim alhamdulillah bil amin asadussama sha fa lan Sayyidina Muhammad Januwal Aliyah Sabi Ajmain Pada pagi hari ini Sengaja kita tidak Seperti biasanya Karena pada pagi hari ini Ada pembukaan KKN dan BPL Jadi Ini adalah suatu Program yang harus kita laksanakan Program daripada mereka yang akan melalui sebuah kelulusan di perguruan tinggi itu harus menjalani KKN dan PPL ini. Oleh karena itu <tuh> maka ada pembekalan bagi mereka yang akan melaksanakannya. Walaupun dalam hal ini melaksanakannya itu bukan seperti biasa pada umumnya di mana mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan KKN dan PPL itu kita kirim ke pelosok-pelosok, ke desa-desa dan sebagainya. Tapi kali ini karena memang keadaan di luar sana tidak memungkinkan dan kurang mendidik maka untuk sementara ini kita utus mereka untuk melaksanakan program KKN dan PPL itu di pesantren-pesantren untuk yang putri tapi untuk putra tetap seperti biasanya kita kirim ke pelosok-pelosok, ke desa-desa yang memerlukan dan ini merupakan sebuah program yang bukan hanya ada di dalam jamiah atau perguruan tinggi karena perguruan tinggi kita ini kan Kiblatnya itu ke Amerika. gitu. Dari mulai sistem pembelajarannya, pemaparannya, pembuatan makalah, rumusan, dan sebagainya. Begitu pula. Sistem program kerjanya, KKN dan PPL juga sama-sama itu. Tapi, kita ingin memang secara formalitas kita sama tapi secara mutu kita beda jadi kita inginnya semacam itu oleh kalanya kita bungkus dengan sebuah keformalitasan tapi isinya isi beneran bukan isi bohongan gitu. jadi artinya bukan cuma ngomong doang nah oleh karenanya kan ustaz sangat memberikan apresiasi kepada anak anak mahasiswi di banat sini karena absensinya itu bagus sempurna berbeda dengan mahasiswa dari Banin kebanyakan atau sebagian di antara mereka banyak yang malas karena dianggap tidak penting dan sebagainya. Jadi saya katakan bahwasanya perkuliahan itu sangat penting. Selalu Ustadz utarakan kepada kalian semuanya Kenapa seperti Ustadz ini masih mau berkorban Untuk kuliah lagi Pakai celana lagi Pakai songkok hitam lagi dan sebagainya Tidak lain tujuannya Ustadz adalah Supaya dakwah kita itu Wawasannya lebih luas Karena Kalau kita hanya Sebagai kiai sebagai seorang da'i dari kalangan habaib maka sasaran dakwah kita itu cuma 15% siapakah 15% itu 15% itu terdiri dari para habaib para kiai para asatif para alumni serta para santri yang masih eksis itu jumlahnya di Indonesia itu hanya berjumlah 15% dari 235 juta Keseluruhan ya Bukan hanya yang santri saja Keseluruhan masyarakat Ini 235 juta Berarti tinggal 23,5 Ditambah separuhnya Sekitar 35 juta Berarti 200 juta kemana? 200 juta itu bukan sasaran dakwah kita 200 juta itu Tidak mau menerima kiai tidak mahu menerima da'i Tidak mahu menerima habib Maunya itu menerima seorang doktor, profesor Nah, oleh karena itu Supaya kita dakwah kita itu 100% Kita harus Menjalani program Untuk kita mengejar program doktor ini Supaya kita itu bisa diterima oleh semua kalangan Sehingga dakwah kita 100% Oleh karenanya ke depan Ustaz harapkan kalian semuanya Dan juga para mahasiswa di Banin saya harapkan ke depan ini nanti akan tumbuh ribuan dokter dari ini dalwa nah, itu yang saya harapkan sehingga mereka itu bukan hanya luarnya saja nah, karena terus terang saja kita tidak meremehkan karena mutu pelajaran yang ada di dalam almamater-almamater alma perguruan tinggi itu tidak seperti di pesantren Karena sistem yang mereka anut itu adalah bagi sekarang ya enggak seperti dulu, gitu. karena sekarang itu cuma formalitas saja, gitu. Jadi program yang mereka gunakan untuk mendapatkan gelar itu adalah yang penting ikut, ikut dapat gelar. Permasalahan sidang skripsi kadang-kadang bisa dibeli, sekejinya so, skripsinya dibeli ada jual online, ada ataupun membeli kepada salah satu dosen yang menyediakan, ada sidangnya pun juga formalitas artinya apa? pasti lulus jarang sidang eh diulang lagi, ya ah, jarang ya kayak begitu dosennya juga capek si mahasiswa dan mahasiswa juga tidak sabar, gak seperti dulu kemudian Isi yang diajarkan, dipaparkan itu Berdasarkan apa? Tidak berdasarkan apa-apa Berdasarkan makalah yang dibuat oleh si Atau materi yang dibuat oleh si dosen Sehingga bahkan keberkahannya kurang Ilmu itu kan tergantung daripada Keluarnya itu dari mana? Sumbernya dari mana? Kenapa Al-Quran dan Al-Hadis itu dijaga oleh Allah SWT? Al-Qur'an dijaga langsung. Innana nazzalna dzikra wa innalahu lahu hafizun. Dijaga langsung. Al-hadis dijaga oleh perawi-perawinya Sehingga di situ ada istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis marfu' dan sebagainya. Kenapa demikian? Untuk menjaga keakuratannya. Supaya tetap itu hadis itu benar-benar akurat. Walaupun bisa jadi hadis itu dhaif bukan karena hadisnya tapi karena perawinya tidak memenuhi syarat sebagai seorang perawi. Nah, kenapa dibuat di sedemikian rupa untuk menjaga kebenaran dan keakuratan daripada hadis tersebut benar-benar tersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keduanya menjadi sumber mereka bicarakan sumber apa? Bikin-bikin materi, cari-cari sana sini, langsung dibikin, dibuat. Keluarnya juga dari, bukan dari hati yang ikhlas. Ini kita bicara umum ya. Bukan kita merendahkan. Tapi kita katakan bahwasannya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Oleh karena kita gabungkan antara luar dan isinya. Kita katakan bahwasannya pendidikan-pendidikan di perguruan tinggi itu mungkin lebih banyak luarnya saja. Kamu dengan mengikuti program kuliah yang ada di perkuliahan di uh, perguruan tinggi Baik itu STAI, institut maupun universitas Itu kamu diajarkan untuk pandai berbicara Pandai meluaskan wawasan pemaparan ucapan kamu Itu kamu dapatkan Makanya rugi kamu tidak ikut Yang kedua Kamu pandai merumuskan suatu masalah atau mengaplikasikan suatu masalah Dalam satu bab Yang ketiga Kamu dilatih untuk membuat Sebuah penelitian dan penelitian Itu yang kamu dapatkan Dari Perkuliahan yang ada di universitas itu Nah kita gak mau semacam itu Pendidikan yang ada dalam pesantren Bukan semacam itu Tapi pendidikan di pesantren itu berdasarkan tiga sistem. Apa sistem itu? Yang pertama ikut harus ikut, nggak ikut ya dipukul. Nggak coba nggak gaib, nggak nggak di sini kan dipukul kan ada sanksinya. Kalau di perguruan tinggi nggak paling mengganggu atau bisa mem bisa mempengaruhi pada absensinya aja. Kita nggak ikut, pukul. Yang kedua ikut harus bisa. Kenapa bisa itu menentukan lulus tidaknya ujian. Oleh karenanya tidak heran kan kalau seumpama tahun kemarin itu yang tidak naik sampai 200 orang. Alhamdulillah, untung Ustaz katakan juga pada mereka yang tidak naik, Ustaz juga pernah tidak naik dua kali. Makanya mereka berhati besar untuk kembali lagi pondok. Dulunya, kalau tidak naik, malu untuk kembali ke pesantren. Karena tidak naik, ah jangan. Kegagal, belajar daripada kegagalan itu Lebih baik daripada Tidak sama sekali pernah gagal Bagus, lebih baik Saya pernah gagal dua kali Tapi kemudian Ustaz bangkit, Ah, kenapa gagal? Karena kita tidak belajar aja. Kita malas saja Tidak ada di antara kita yang tidak pinter Kalau tidak pinter itu berarti idiot Insya Allah tidak ada yang idiot di antara kita Masih ingat tidak? Warna daripada rumahmu ingat ya kan, nggak masing-masing ah pintar berarti semua pintar saya bilang bodoh cuma kita itu tidak mau mengenali ilmu yang kita pelajari sebagaimana kita mengenali cat daripada tembok tembok rumah kita gitu loh semua pintar cuma dia itu nggak mau mengeluarkan aja nggak mau menggunakan kepintarannya kalau menggunakan pintarannya misalnya apa kamu Didesak, ditekan, dirangsang untuk mengetahui sesuatu. Dimana sesuatu harus kamu tahu. Kalau kamu tahu, kamu akan mendapatkan emeng-emeng uang sekian, misalnya. Kamu akan berusaha mengerahkan daya ingat kamu, daya pikir kamu, kekuatan intelek kamu untuk apa? Berusaha memahami, kemudian mengerti. Habis saat itulah kamu pasti semuanya mampu, semuanya bisa. Nah, tapi kalau seseorang itu tidak mempunyai orientasi yang besar kemauan yang besar untuk belajar maka ketika dia itu hadir hadirnya juga malas-malasan nulis tidak nulis mutola tidak ada mutola menghafal juga malas menghafal ah, bagaimana akan bisa nah oleh kerana program pendidikan pesantren itu harus melalui ikut kemudian harus bisa Ditambah lagi yang ketiga Ini yang tidak kita dapatkan di perguruan tinggi Apa itu? Harus ada pengamalan Jadi selain daripada hafalan Harus ada pengamalan Itu Perbedaan antara pendidikan di santren Dan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi Karena ada harus bisa Karena ada harus diamalkan nah, Sehingga Mutu keilmuan itu Lebih bisa ditekankan Atau dipastikan Mutu keilmuan itu mereka itu lebih Buktinya Para da'i Kalau dipersentasikan Di Indonesia ini Lebih banyak dari kalangan Pondok pesantren Ataupun dari perguruan tinggi Jawabannya Yang lebih banyak Mengentaskan kebodohan masyarakat Di dalam bidang apapun Pondok pesantren Atau mereka Pesantren Atau mereka mereka memberikan penyuluhan Ya di universitas, di kelas-kelas saja Maukah mereka terjun ke masyarakat-masyarakat pelosok Pernah kamu mendengar Di antara mereka Ada penyuluhan-penyuluhan yang dibuat oleh doktor, profesor Tidak Apalagi tidak ada duitnya Nah itu Itu perbedaannya nah, Tapi Kalau kamu Hanya Terkungkung di dalam pendidikan pesantren Kamu tidak akan bisa luas Orang pesantren itu gak bisa merumuskan suatu masalah Pesantren itu tidak diajari Untuk mengaplikasikan suatu masalah Di pesantren itu diajarkan untuk belajar Bagaimana kita itu berbicara luas Karena kita diajarkan untuk sekut Jangan banyak ngomong Itu pesantren nah, Tapi disitu Harus kita banyak ngomong Nah apa? misalnya desa raci kita mau bahas desa raci panjang pembahasannya desa raci desa nama desa itu diambil dari mana bikin penelitian desa itu terdiri pada apa terdiri pada perangkat desa perangkat desa itu siapa saja kepala desa wakil kepala desa, ada wakil kepala desa tidak ada ya cariknya pokoknya semua perangkat desa cara menentukan kepada desa itu bagaimana sistemnya bagaimana demokrasi atau secara aklamasi dan sebagainya nah, itu dibahas panjang itu. sudah itu desa itu fungsinya apa oh desa itu fungsinya gini gini gini gini panjang itu membutuhkan kepada pemaparan nah sudah itu di desa itu ada apa saja oh ada rumah ada puskesmas ada ini khusus semangat itu siapa yang bangun Nah itu pembahasan yang dibahas di keperkuliaan itu Pondo tidak ada yang menjelaskan masalah itu Pondo, Pondo itu apa? Itu Tidak ada pesantaran yang tersebutkan mungkin. Nah tapi Faedahnya dengan kita menghadiri Perkuliaan semacam itu Wawasan kita lebih luas Kita bisa mengamati Kita bisa mewakili kita bisa menyentuh 85% yang tidak tersentuh oleh para kiai dan para habaib. Itu Itu suatu keuntungan. Kenapa? Khairun <tuh> nas amfa'ahum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Nah, jadi kamu harus posisikan diri kamu. Menjadi seseorang yang paling dibutuhkan oleh manusia dalam bidang apapun. Kenapa? Semua masyarakat kita. Umat manusia ini. Merupakan umatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dicintai oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta orang tua terhadap anaknya bahkan melebihi daripada cinta seseorang dari kalian kepada dirinya sendiri untuk nabi Muhammad kepada umatnya semuanya nabi Muhammad cinta kepada para dokter ya nabi Muhammad cinta kepada para dokter iya Nabi Muhammad cinta kepada para profesor semuanya iya. Nabi Muhammad cinta kepada para mahasiswa iya. Nabi Muhammad cinta juga kepada mereka yang suka pacaran iya. Cinta gimana? Kita usahakan tu supaya mereka kembali. Nah, bukan berarti Nabi Muhammad itu hanya cinta kepada anak pesantren dan keluaran pesantren. Yang lainnya enggak, gitu. Enggak, Nabi Muhammad enggak seperti itu. Oleh karenanya kan ada seorang yang soleh. Yang dia itu bermimpi Nabi Muhammad SAW Dia bertanya kepada Nabi Galia Rasulullah Umatmu Yang mendapatkan syafaatmu Kelak di hari kiamat itu Umatmu yang mana? Maka Nabi Rasulullah menjawabnya Mereka ahlul la illallah Muhammad Rasulullah Dia ulang lagi oleh Si penanya ini Galia Rasulullah Maksudnya, umatmu yang selamat ini dari sekarang yang berbagai macam aliran, berbagai macam mazhab, siapa yang selamat? Nabi Muhammad SAW menjawab, Ahlulahilahilallah Muhammad Rasulullah. Lagi-lagi dia bertanya, Maksudnya, oh gini, kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada ini, ada ini. Yang selamat yang mana? Dan yang dapat syafaatmu itu yang mana? Masih. Nabi Rasulullah menjawab ahlul la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Mau ngomong lagi Mau tanya lagi Begini ya Rasulullah tidak faham Rasulullah menjawab Apakah kamu mau Apakah kamu berharap Aku mengharapkan syafaatku terhadap umatku Tidak kata Nabi Muhammad Semua umatku akan mendapatkan syafaatku Nah inilah Sifatnya Nabi Muhammad itu universal Kalau tidak ngerti, Diam aja ini kan kita berbicara same, di kalangan para mahasiswi. Jadi yang bukan mahasiswi diam aja, galon desa diam gitu <laughs> Tanya kepada ma mahasiswa gitu. Coba lihat belajarnya mereka di kuliah gimana. Wah, oh, ada bahasa yang keren tulis. Nanti dilihat apa artinya. Ya, belajar cuma doang, gitu doang sih. Eh, sama-sama tapi kalian harus ikut. Kalian harus ikut. Ya. Ya, karena apa Karena memang sekarang ini pendidikan yang dibutuhkan lebih banyak masyarakat kita semacam itu. Kita harus mempunyai jiwa rahmat dan syafakoh kepada mereka. Supaya mereka itu menerima kita bagaimana caranya. Kita harus punya gelar. Sudah ambil gelar. Walaupun kita berkorban. Walaupun kita berkorban. Kan habis-habiskan waktu. Mau bicara masalah raci, desa raci apa, perangkatnya apa, dan sebagainya. Kan lama. Lebih baik kita bicara. Tafsirnya Kuladur Rabinaz. Kan enak, nikmat, bisa tahu faeda faeda, pengamalnya bagaimana, hasiatnya bagaimana, itu lebih baik, lebih menarik, daripada ngomong sana ngulur kidul, isinya apa nggak tahu, cuma kulitnya doang, isinya kapan? Jadi, oh, kita kita mau makan piring ini ya, terbuat dari apa ya piring ini ya? Kalau piring itu dari yang transparan, yang yang beling, yang yang transparan sama beling Cina bedanya apa ya? Terus kalau minum pakai gelas Sama nggak pakai gelas itu bedanya apa Nggak usah dipikirkan Yang penting makan aja langsung <laughs> Lepet banget <laughs> Yang penting di sini ya Maksudnya daripada makan itu apa Makan langsung mau Makan mau dipikir Nah gitu Fam, nah, Jadi kita tidak merendahkan Ustaz bahkan senang Ustaz kuliah senang Walaupun setengah berkorban gitu berkalamnya pak ya berkalamnya saat harus pakai celana repot pak, celana. kalau mau sujud repot banget gitu. Hem, mana harus pakai hem lagi. untung baju hemnya satu seperti anak muda jadi cakep juga dilihatnya. Hem, ha, jadi songkoknya songkok hitam gitu. kalau songkok yang kayak begini nggak pantas, karena Allah Taala Rasulullah SAW bersabda: Inna Allahalayyihbu anyara min abdihiyatamiyazu min gairah. Allah Taala tidak suka melihat hambanya itu berbeda daripada yang lainnya. Harus begini ikut? No problem. Jadi, enggak, nggak apa-apa. Yang penting itu tidak bertentangan dengan agama. Melainkan kalau seperti setok Oh haram pek cawan, baru orang pek cawan tidak merusak harga diri kok. Selama kita hidup di Indonesia. Kecuali kalau kita hidup di Yaman, di Saudi, orang seperti Ustad pakai celana, wah, aib. Baru Ustad nggak pakai songkok, aib. Nah, Kau di sini biasa, umumnya Ustad-Ustad itu pakai celana. Nah, jadi tidak bertentangan dengan agama sama sekali. Kita berkorban, tapi apa? Untuk tujuan, suatu tujuan, apa itu melebarkan wawasan dakwah kita. Seperti contohnya kita Ustad. Kita berusaha dulu belum ada gelarnya SHI Belum ada gelarnya MHI Sehingga pada saat itu Presentasi kelakuan itu sangat lambat Tapi begitu sudah ada SHI-nya, MHI-nya itu lebih cepat Nah itu loh Masyarakat sekarang seperti itu Apalagi nanti sudah ada labelnya dokter gitu loh. Nah. Nah, Jadi sebetulnya tanpa doktor pun Ustaz sudah banyak dibilang doktor itu katanya walafahar jadi Makanya keilmuan yang kita dapatkan dengan cara penghapalan dengan cara sistem ikut bisa dan mengamalkan itu ternyata lebih baik daripada program yang mereka anut yang berkiblat ke Amerika sana pernah kamu di dikasih tugas sama dosen nah nanti ini dihafalkan ya ada gak ada hafalkan Hafal itu adalah cara-cara yang kuno. Kenapa? Mengajar kepada kita, jangan kita itu ter-kungkung dalam suatu suatu program untuk segala sesuatu harus kembali kepada suatu sumber. Enggak? Nah, itu. Kamu kan punya akal. Kamu kan punya otak. Kamu punya intellect. Gunakan intellect kamu. Kamu bebas berbicara. Nah, gitu maksudnya mereka itu begitu. Gitu loh. Kita enggak. Kita tidak. Kenapa? Kenapa? Profesor yang paling besar pun sampai botak kepalanya pun, gitu ya. Itu nggak bisa mengalahkan seperti para imam-imam yang mengarang kitab-kitab para ulama-ulama kita. Jauh. Tapi Imam Syarif, yang mengarang kitab Muhasad, beliau itu mempunyai guru sebanyak seribu guru. Imam Syarazi itu setiap mengarang kitab, kitab para itu Muhasad yang paling besar. Yang disyarahkan oleh Imam Nawawi menjadi 20 jilid. Itu kita muhasab. Al Majmu syarah al muhasab oleh Imam Nawawi. Itu beliau setiap bab selesai dia sholat minta supaya membaca mendapatkan manfaat. Setiap satu bab itu leh dia minta memohon kepada Allah teras manfaat. Dan siapa Al Imam Syarif? Al Imam Syarif salah satu daripada Abdal wali Abdal. Cuma ada 40 orang di dunia ini. Nah, gitu. Begitu pula Imam Ghazali Begitu pula Ibn Ruslan Begitu pula para imam Imam yang lainnya Itu rata-rata mereka penulis Tapi juga seorang wali bin awliyaillah Oleh karenanya Bulan depan Atau beberapa minggu ke depan Ustaz ingin kalian bikin seminar Nara sumbernya Ustaz sendiri Nah, Kalau Ustaz sendiri Nara sumbernya enaknya apa? Nggak pakai ngasih amplop, nggak apa-apa Karena saya ingin kalian semuanya menyatukan visi dan misinya untuk Nabi Muhammad SAW misinya Nabi Muhammad SAW adalah mengentaskan kebodohan yang berarti mengentaskan kesesatan menuju kepada alam benderang yang berarti alam hidayah dengan begitu, dengan begitu berarti kita menyenangkan dan membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dan yang semacam itu pasti akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam silahkan ditulis oleh BM pilih mau tema berdakwah di era globalisasi atau kiat-kiat menjadi produktif sebagai penulis atau kiat-kiat menjadi penulis produktif nah silakan tulis nanti kalian pilih nah, Ustaz siap, kapan ditentukan kemudian Ustaz kosong nanti kita bikin seminar nah, jadi seminar-seminar seminar itu bahasa itu naduah ilmiah nadwah al-ilmiah itu baik dengan cara yang digunakan di dalam sistem mereka jangan sistem pengajaran pesantren jadi artinya bebas, mau tanya apa aja bebas sistem interaksi jadi langsung mereka bertanya sebebas-bebasnya mereka mau bertanya gitu nah, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Miftahul ilm asu asual. Nah, jadi insya Allah seperti itu. Untuk apa tujuannya? Tujuannya tidak ada lain untuk melebarkan wawasan kita, meluaskan pandangan kita ke depan. Bahwasanya kita itu dituntut oleh masyarakat dengan tuntutan-tuntutan. Kita nggak mau jadi seorang coba lihat. Mahasiswa itu Mahasiswa itu di luar sana itu PD-nya luar biasa Padahal gak ada isinya Kalian isinya banyak Tapi gak ada PD-nya Nah itu nah, Jadi Gimana caranya supaya belajar PD Kamu jangan pernah gak masuk di kuliah Masuk Yang itu penting Belajar bagaimana sih Yang mereka pikirkan pada Talbasa itu gimana Pandangan masyarakat Cara Merumuskan suatu masalah Membuat penelitian dan sebagainya Itu bagaimana sih caranya nah, Di situ kamu bisa mendapatkan suatu ilmu Yang penting Kalau kita mendapatkan ilmu Dari para dosen Dan para doktor Atau profesor sekalipun Itu hendaknya dipilah-pilih Karena kita itu mempunyai Sumber yang sangat akurat Yang sangat efisien Jadi kita harus ikut sumber kita Jangan sumber mereka Cuma kita ambil yang baik, kita ambil yang jelek, biarkan keluar dari telinga kanan kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk dari telinga kiri, keluar telinga, bersama sujud dalam hati. Nah, jadi usahakan seperti itu, kita bisa memilah-milih. Kalau ada yang e, meragukan, misalnya, silakan tanya kepada ustadz-ustadz kalian banyak kok kesadarnya di sini, atau tanya langsung pada ustaz kebenarannya. Nah, jadi seperti itu, dengan demikian. Kalian akan menjadi seorang alim Bukan hanya luarnya saja Tapi isinya juga Dolir dan batin Sebagai apapun bisa Jangan seperti yang kemarin itu Dikirim KKN PPL di suatu desa Disuruh bikin apa? Satpol Gak bisa Disuruh bikin program kerja Gak bisa Nah itu karena apa Gak pernah hadir kuliahan Nah jadi jangan formalitas Saya mendapatkan gelar dengan sesungguhnya Saya mendapatkan gelar Karena saya belajar Karena saya ikut Nah, dengan begitu kita akan menjadi sesuai mempunyi dalam segala bidang, dalam segala hal, bisa masuk kepada seluruh lapisan masyarakat, itu harapan besar kepada kalian semuanya maka dengan ini dan mengharapkan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita akan buka KKN paper ini, tahun ajaran berapa, tahun ajaran berapa 2012. Nda ajaran yang berapa yang sekarang mau laksanakan KKN PPL masa 2014-15 juga. 2015. <laughs> nanti 2017-18, 2018 nanti, 2011, 2011-12 ya. Ya, ah, semoga Ustad ingatkan dan himbau kepada mereka semuanya laksanakan. Pertama niatnya, hitmah kepada guru. Dan yang kedua Niatnya khidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW Yang ketiga Untuk menguras Menguraikan Mengeluarkan Penampilan kamu Dan kemampuan kamu Dalam bidang Memberikan sebuah penyuluhan Dan pertolongan Serta kemanfaatan kepada masyarakat Harus dengan semacam ini InsyaAllah InsyaAllah dengan tiga hal ini, ini semua ibadah. Formalitas, tapi ibadah. Jadi bukan sia-sia. InsyaAllah menguntungkan dan termasuk daripada dakwailallah. Kerana dakwailallah berseru ke jalan Allah. Memberikan sebuah pemaparan, memberikan sebuah penyuluhan, memberikan sebuah kemanfaatan. Itu semua dakwailallah dari segi apapun. Dengan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Buka. Ya kali ya. Ada lagi? Hah? ada lagi? Ada lagi? No? <tuh> ya, ya, ada tayangan. Tayangan dong? Ya, ada tayangan, ya.